Cinta dan pengorbanan, dua kata dalam dua nada yang memang berbeda. Cinta selalu mengungkapkan kebahagiaan di dalam kebersamaan, berbagi dan terus bercerita tentang apa yang dialami. Sementara pengorbanan tentu tak ada yang suka, kehilangan, mengalami kerugian. Ada sesuatu yang dengan segera berkurang dalam semua aspek kemungkinan. Lalu bagaimana cinta dan pengorbanan? Paradoks itu kata yang tepat, bertolak belakang, tapi dua-duanya betul. Karena memang tak ada cinta tanpa pengorbanan. Dan pengorbanan tak akan pernah bernilai tanpa cinta. Bagaikan koin uang dengan dua sisi yang saling meneguhkan. Tanpa angka, uang tak ada harga. Tapi tanpa gambar, angka tak pernah sah. Mana yang kita mau patut untuk kita pikirkan bersama Karena itu jangan pernah berkata aku cinta Kalau tak berani berkorban Dan jangan pernah berkata aku sudah berkorban Kalau tak ada cinta Cinta dan pengorbanan harus saling mengikat seiring sejalan Sehingga tidak hanya terungkap dalam kata Tapi bisa dilihat dalam kenyataan Mata memandang dan bulut orang akan mengaku. Sungguh dia penuh cinta. Karena pengorbanannya nyata tak terbantah Cinta dan pengorbanan. Itu memang luar biasa. Bergairalah untuk belajar memilikinya. Dan jika sudah punya pegang. Jangan pernah kehilangannya. Banggalah. Jika Anda punya cinta dan pengorbanan. Yang seiring dan sejalan. Karena kebahagiaan. Berhak Anda dapatkan. Cinta. Tanpa pengorbanan bukan cinta, tapi pengorbanan tanpa cinta hampir tiada harganya. Selamat mencintai dengan pengorbanan yang tulus hati. Bersama saya Bigman Sirait.